Al-Imam Abdullah bin A A'la Wil-Hajjad beliau berkata bahawa seorang ulama beliau berkata An-nasu mauta illa al-ulama manusia itu tidak bisa dikatakan seorang yang hidup alias mereka bangkai kecuali para ulama yaitu orang-orang yang membusukkan Wal'ulama'u mauta illal'amilun Dan tidak semua ulama itu mereka hidup Kalau kita lihat Kalau kita simak Manakib Syekh Muhammad Arsyad Beliau adalah seseorang ulama Yang betul-betul hidup dalam kehidupannya Membawa banyak manfaat untuk dirinya maupun orang-orang yang lain Maka kalau yang namanya ulama' saja, Belum tentu mereka hidup. Tidak sedikit orang yang punya ilmu, Tapi sekedar surah. Karena ilmu tidak dibarengin dengan amal. Wal'amiluna mauta illal mukhlisun. Dan kata beliau, Tidak semua orang yang punya ilmu dan mengamalkannya itu hidup. Kecuali mereka yang ikhlas dalam mengamalkannya karena Allah. Dan itu terbukti daripada manfaat ilmunya untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Apakah sudah hidup dengan ikhlas? Masih belum. Dikatakan lagi, Wal muhlisuna mauta illal wajilun. Dan ulama yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas masih belum dikatakan hidup. Kecuali mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innama yaksallah min ibadil ulamaun. Karena kata Allah dalam Al Quran, hakikatnya orang yang betul-betul takut kepada Allah adalah ulama yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas dan mempunyai rasa takut kepada Allah. Wal wajilu nahumfi khotorin alfi. Ulama yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas dan punya rasa takut itu pun mereka masih dalam marah bahaya. Hidup mereka masih gak aman. Yang punya ilmu, ngamalkan, ikhlas dan punya rasa takut. Lah apalagi sudah gak alim, gak ikhlas, gak punya amal, gak rasa takut sama Allah. Maka bagaimana kehidupan ini bisa kita jalani dalam keadaan aman dari fitnah. Kalau kita enggak mempunyai ilmu atau enggak dekat dengan orang-orang yang punya ilmu. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang lah penghuni surga yang haji gotan. Bahkan belum di surga pun mereka sudah di surga. Sebagaimana dikatakan bahwa majlis mereka itu pun kadang-kadang. Yang hadir merasakan kenikmatan lebih indah dari kenikmatan surga. Ketika orang-orang hadir majlis Al Imam Ali bin Muhammad al-Habashi. Saking nikmatnya hadir di majlis orang-orang yang hidup. Ulama, amil, muhlis, wajil. Berkata dalam hati mereka. Law ahlul jannah fil jannah. Kalau orang-orang penghuni surga yang sekarang ada di surga menikmati nikmatnya surga seperti yang mereka rasakan dalam majelis al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, la kaanu fii 'aisin Kalau gitu memang enak hidup di surga. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya duduk dengan para ulama yang dikatakan oleh para salihin yaitu ulama yang betul-betul hidup. Jangan lagi Ulamatnya kita yang duduk dengan mereka pun nikmat, karena mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan mempunyai sambungan langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita enggak ada dalam kehidupan kita ini yang enggak kepingin surga, enggak ada dalam kehidupan kita ini yang enggak menginginkan enggak punya cita-cita untuk masuk surga tapi yang menjadi masalah siapa orang penghuni surga tersebut al Imam Abdurabb bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan hiyal jannatul khuldul ladzi tabanuzulha liqaumin ata'u Allahha fil sirri wal jahri Penghuni surga ya seperti Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Syekh Zaman dan banyak para aulia Penghuni surga yang kekal adalah orang-orang yang taat kepada Allah baik ketika dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang Itulah penghuni surga. Itu yang namanya surga bukan untuk turunan. Atau bukan untuk golongan apapun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah penghuni surga. Ibadun kiramun abdamu haqqa rabbihim waqamu bihi fihalatil usri wal yusri. Kata Imam Abdullah bin Ala wilhaddad. Penghuni surga mereka adalah orang-orang. Yang mulia dalam kehidupannya di dunia. Taat kepada Allah. Dan mereka enggak kenal lelah, baik dalam keadaan mereka senang atau dalam keadaan mereka susah, mereka enggak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian wa akamu kitab Allah, was tamsaku bihi, wasun natalhora iwalan zuhuri. Mereka penghuni surga adalah orang-orang yang selalu mengangkat kitab Allah, Al Quran, mengamalkan Al Quran. Dan ghara, sunnah Nabi Besar Muhammad SAW. Wal zuhuri, dan tidak pernah keluar dari para sahabat Nabi Besar Muhammad. Dan para ahli al-bait keturunan dan keluarga Nabi Besar Muhammad. Kalau sudah seperti itu simahnya. Kalau sudah seperti itu yang mereka lakukan. Orang-orang seperti saya Muhammad Arshad Al-Banjari. Yang telah menggapai kedudukan tinggi di sisi Allah yang dikatakan ibadun kiramun tersebut hudatul wara memberi hidayah orang tubabi abdin ra'ahum wajalasahum walau maratan minhukil umri kata imam haddad, jangan lagi merekanya yang duduk dengan mereka bahkan yang pernah memandang mereka pun walaupun sekali dalam kehidupannya akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat subhanallah ini orang yang memandang mereka ini orang yang duduk dengan mereka. Maka bagaimana dengan merekanya sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu diriwayatkan bahwa ketika suatu saat di suatu negeri ada yang namanya pahat. Kemarau panjang, gak datang turun, itu yang namanya hujan. Gak kunjung datang. Sampai mereka menjalani yang namanya istisqa berkali-kali tapi juga gak turun hujan. Hingga suatu saat ada seseorang yang biasa, tak dikenal orang alim tak punya yang namanya ibadah begitu banyak, datang ke kaum tersebut dan bertanya, ma bikum, ada apa dengan kalian? Ini kita lagi istisqok, karena yang namanya hujan tak turun sudah lama. Kemudian beliau berkata, gimana kalau saya yang doa? Dijawab, nih, ulama doa istisqok berkali-kali tak turun hujan, kok pian mau doa, banyak orang banjir di sini. Kemudian, ya udah kasih kesempatan aja. Ketika dikasih kesempatan untuk doa, beliau cuma berdoa sebentar. Allahumma bihaqima fi hadar ras istiha ula innas. Ya Allah, demi kemuliaan apa yang ada di wajah atau di kepalaku ini, turunkanlah hujan untuk mereka, Ya Allah. Enggak selang lima menit yang namanya awan, kemudian mendung dan huturan hujan pun turun. Bingung mereka para ulama, bingung mereka para orang-orang Muslim ketika itu. Gerangan ada apa di kepalamu hingga engkau tawasul dengan apa yang ada di kepalamu dan turun itu hujan. Beliau hanya mengatakan, beliau senyum dan berkata, betul. Naam fa'inna ayneya kotro'at abu Yazid al Bustami. Saya cuma dengan tawasul dengan kedua kelopak mataku yang pernah memandang Yazid abu Yazid al Bustami seorang ulama, wali besar yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah maka dengan aku memandang aku bertawasul dan akhirnya turunlah hujan yang itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan mereka wahasuna ula'ika rafiqah mempunyai pertemanan yang baik dengan mereka orang-orang yang soleh Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis ini adalah majlis sebagai bukti kalau kita cinta dengan para awliya Allah. Cinta dengan para salihin. Cinta dengan para orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hingga dengannya kita nanti dikumpulkan bersama mereka kelak di Yomil Giyamah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ingat. Ilmu. Ilmulah yang menjadikan kita selamat hidup dunia dan akhirat. Tanpa ilmu kita akan sengsara, khususnya zaman fitnah kayak seperti ini. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuno aliman." Jadilah kau para ulama. Jadilah kau orang-orang yang berilmu dan hakikat ilmu, niscaya kau akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Ini ulama sudah semakin berkurang. Tambah saat mereka semakin tiada. Para orang-orang alim semakin hari semakin diambil oleh Allah. Terakhir yang baru saja kita bacakan tahlilnya adalah Habib Hasan Baharun. Orang yang punya kedudukan tinggi alim, mukhlis sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita berharap agar ulama-ulama muda mereka betul-betul bisa untuk Meneruskan perjuangan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga akhirnya dunia ini masih akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alamin Kuno Aliman Kalau gak bisa jadi orang alim dikasih awli tahhir Kalau gak mampu au muta aliman minimal jadi santri Kita nyantri kalau gak bisa jadi orang alim 35 tahun nyantrinya kayak Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari, ya udah nyantri 5 tahun masuk golongan kedua. Muta'alim. Boleh, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, tapi syaratnya nyantri dulu. Kalau gak nyantri, akhirnya ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya kurang. Yang ada malah menyengsarakan hidupnya dunia dan akhirat. Coba lihat. Ini orang-orang zaman sekarang gak sedikit. Di mana mereka punya ilmu dunia yang begitu banyak yang akhirnya ilmu akhirat gak punya beberapa saat yang lalu saya duduk dengan satu rektor, profesor seseorang yang saya gak sebutkan namanya ketika saya lagi duduk di telpon menteri ngomong-ngomong sekitar 15 menit mereka mengeluh orang-orang pinter di negeri ini sudah gak ada pada mondok semua di Nusa Kambangan bingung mereka punya ilmu, profesor S3, dan kita butuh orang pinter. Tapi karena mereka pinter enggak benar, akhirnya mereka di mana? Di penjara. Jadi seorang napi, karena mereka enggak punya akhlak, mereka enggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian orang tuanya nyekol payah-payah mulai kecil, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4nya di Nusa Kambangan. Tau seperti itu kata ibunya, ya udah mulai kecil ngapain sekolah panjang-panjang, belajar curi ayam kan sudah mulai SD. Akhirnya juga masuk yang namanya penjara. Yaitu kalau orang punya ilmu zahir, ilmu yang namanya dunia tanpa mempunyai ilmu akhirat. Makanya nyantri penting, boleh anak kita jadi dokter, monggo silahkan, gak masalah, tapi nuntut ilmu dulu. Kalau masih nggak mampu, Rasul masih kasih pilihan, au tahyir lagi, au muta aliman, au musta'mian. Udah deh, minimal mustami' pendengar setia, hadir majelis mingguan setiap minggu, walaupun dia nggak nyantri, tapi setiap minggu hadir majelis ta'lim. Dalam majelis itu, insya Allah mendapat siraman dan dalam majelis itu mendapat ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dekat Majelis Taklim, tapi kenyataan, masya Allah, Majelis Taklim juga pada sepi. Kalau dibanding dengan Majelis Konser masih banyak Majelis Konser. Majelis Konser pula nggak dapat berkatan, tapi masya Allah nggak ada yang telat. Tapi Majelis Taklim sudah dapat lumpur yang masih telat. Yaitu bedanya. Beberapa saat yang lalu saya lihat yang namanya koran mengatakan bahwa seorang penyanyi yang dibilang kalau dia itu sudah enggak tenar lagi marah membuat pernyataan di koran bahwa omongan itu fitnah karena majelis saya, konser saya itu minimal masih dihadiri 15.000 orang. Coba ulama mana dipanggil ini yang kalau bisa menghadirkan 15.000 orang per minggu. Lihat karena mereka jauh dari majelis ilmu maka itu majelis ilmu itu penting. Kalau kita enggak mampu nyantri ya udah minimal kita hadir ke majelis para ulama seminggu sekali minimal agar enggak mati yang namanya ruh. Kalau masih enggak mampu karena kesibukan, masih dikatakan oleh Rasulullah au muhibban jadilah kau pencinta ulama, pencinta ilmu. Ini walau kita enggak hadir ke namanya majelis taklim, tapi kalau mereka butuh apapun kita bantu. Ini kita enggak hadir tapi akuannya yang hadir. Ini kita tidak hadir, tapi Masya Allah, bantu orang-orang yang hadir. Jadi jangan jadi orang yang golongan kelima, kata Nabi Muhammad. Yang kelima ini kau akan binasa. Tidak punya ilmu, tidak pernah nyantri, tidak pernah hadir majlis taklim, juga tidak cinta dengan alim ulama, tidak cinta dengan majlis ilmu, tidak cinta, cinta, cinta dengan ilmu kau akan binasa. Malah justru bukan cuma tidak cinta, malah kadang-kadang gemborsi. Ini kalau ada majelis rutinan kadang-kadang dia ngawinin anak bareng dengan majelis rutinan. Lah ini golongan kelima. Ada golongan kelima di sini. Kalau ada majelis taklim hari Minggu pagi, ya udah jangan ngawenkan anak, jangan bikin acara Minggu pagi. Kenapa? Kita ini udah enggak hadir, kita enggak dukung, malah bikin saingan. Lah ini golongan kelima yang akan binasa. Kata Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala washabbihi wasallam Khususnya zaman yang namanya jahiliyah. Ini terulang kembali. Kebodohan sudah ada di mana-mana. Apalagi ini zaman subhanallah. Orang sudah mulai lagi kembali kepada zaman dulu. Sudah gak mau bersandar kepada Allah dan Rasul dengan para ahli ilmu Sekarang yang ada mulai deket-deket lagi dengan mereka orang-orang ilmu hitam. Ini kalau dukun zaman dulu sulit carinya. Tapi sekarang Masya Allah, di televisi channel apapun dukun-dukun gentayangan. Cuman tinggal SMS Masya Allah langsung pulsanya terbang, tak sekalian imannya terbang. Reksepasi jodoh. Padahal yang bikin jodoh sampai sekarang ya gak kawin-kawin itu orang. Ngurusin orang mau kawin dia sendiri belum nikah. Kemudian ada lagi weton kerjaan. Anda gak cocok kerja di laut. Gak cocok kerja di darat. Terus mau gimana? Terbang kayak kadot kocok. Ini dibodohin orang awam. Makanya orang awam itu banyak masuk neraka karena bodoh. Lebih-lebih lagi sekarang Masya Allah ada isu yang mengatakan 2012 kiamat. Tetapi beberapa saat yang lalu ada koran yang mengatakan bahwa mereka orang-orang paranormal itu mengatakan mungkin diundur 2015 ini kiamat apa pilkada bisa diundur berani benar orang kiamat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja mengatakan bahwa Jibril juga gak tahu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengatakan gak tahu. kok ini ada para paranormal yang mengatakan bahwa kiamat 2012 Masya Allah Ini terjadi di tengah-tengah kita Yang ngomong itu adalah paranormal Kok yang menjadi perkara orang-orang Islam ikut percaya Makanya MUI mengeluarkan fatwa Mestinya MUI tahu bahwa mereka gak mau ngeluarin fatwa Tapi karena ini pengaruh bagi orang awam Mereka pada takut, mereka depresi Akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa yang namanya kiamat gak ada yang tahu Emang gak usah pakai fatwa juga orang tahu mestinya Tapi karena kebodohan di mana mana subhanallah akhirnya paranormal tadi sebagian di antara mereka yang mengatakan 2012 kiamat belum kiamat, kiamat duluan alias mati kenapa? ya kurang ajar sama Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih lagi sampai pernah beberapa saat yang lalu ada ibu-ibu, bapaknya telpon, suaminya telpon kepada saya, babe istri saya 3 hari gak tidur Kenapa? Depresi kata dokter. Kenapa? Ketakutan kiamat. Dia sudah suruh ke rumah. Sampai di rumah saya tanya, "Bu, kenapa? Anu, babe, takut kiamat dekat." Siapa yang ngomong Mama Loren? <laughs> Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya tanya lagi, "Bu, kalau sampean ini takut kiamat yang ditakutin apanya?" Anak saya, Bib masih kecil-kecil. Saya masih belum, sanggup belum siap kiamat. Memang kiamat nunggu sampai yang siap-siap. Lah iya, Beb, lah mana? Pokoknya saya takut lihat televisi, lihat media masa yang mengatakan 2012 kiamat ini ketakutan, Bib. Kemudian dikatakan, Beb, saya katakan kepada ibu tersebut, Bu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW enggak mengatakan kapan kiamat. Beliau juga ketika menjawab Malaikat Jibril juga mengatakan Nggak tahu kapan kiamat Nggak ada yang tahu nih kapan kiamat Bisa jadi besok Bisa ratusan tahun lagi Bisa dua ratus tahun lagi Nggak ada yang tahu Rasul aja nggak mengatakan Saya tahu Loh Mama Loren dapat bocoran dari mana Bu? Kok bisa mengatakan yang namanya kiamat dekat? Kemudian dia itu namanya kebodohan Saya tanya lagi Bu sampean takut kiamat yang ditakuti apa? Yang takut kiamat itu bos-bos Mobilnya 10, rumahnya 7, terus takut kiamat, itu maka masuk akal. Nah kalau sampean, Masya Allah, KPR 12 tahun, dia masih kurang 8 tahun. Motor nyicil 4 tahun, ya juga masih kurang 3 tahun, itu sih nunggak tiap bulannya. Terus dia takut kiamat, yang ditakutin apanya? Kan lebih afdolnya kalau kiamat lebih cepat, lebih baik. Kalau sampai kiamat, Alhamdulillah, udah gak ada utang, KPR, lunas, semuanya lunas. Kalau sampai meninggal, anak harus memberi, harus tetap membayar. Kalau sama-sama meninggalnya, amblas dengan kiamat, ya kan enak? Jawabannya, iya, baby, ya. Kalau gitu doakan cepet kiamat aja, baby. Saya pikir-pikir lebih takut dari utang daripada kiamat orang ini. Ini terjadi di tengah-tengah kita, umat Islam dengan kebodohannya. Kenapa? Hanya dengan paranormal Ngomong kayak gitu udah takut Kita punya Allah dan Rasulnya Kita memahami lewat para ulama Maka itu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Dekat selalu dengan Para ulama, dekat dengan Majelis-majelis mereka, Niscaya kita akan Mendapat kehidupan yang menggembirakan Dunia dan akhirat, tapi ingat Jangan sembarangan ulama Jangan pokoknya punya jenggot Kemudian sarungnya Sampai setengah lutut Kemudian Masya Allah dengan jubahnya atau dengan imamahnya kemudian kita katakan itu ulama' nanti dulu. Tidak semua ulama' yang ada di tengah-tengah kita itu punya sanat yang nyambung dan jelas sampai kepada Nabi Muhammad. Kita mesti tahu yang namanya ulama' yang kita pegang siapa. Mereka punya sanat yang jelas. Dari orang alim ke orang alim. Kayak saya Muhammad Banjar, saya Muhammad Arsad tadi guru mereka disebut ketika dalam manaqibnya dan guru tersebut gurunya siapa jelas sampai kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu jelas enggak sembarangan ilmu sebab rasul mengatakan unduru amman takhuzuna dinakum yang namanya ilmu agama bukan seperti ilmu yang lain kita tuntut enggak pakai guru bisa tapi yang namanya ilmu agama harus mempunyai sanad yang jelas sampai dengan Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah, pondok pesantren ini gurunya jelas Kiai Kasful mengambil dari Al-Habib Muhammad Ba'bud Habib Muhammad Ba'bud ba itu gurunya juga jelas Habib Abdul Gadir bin Ahmad Bilfegi Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Bilfegi gurunya jelas, Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri gurunya jelas, Habib Abdul Rahman Masyur Gurunya mereka pun jelas sampai kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Gurunya jelas sampai kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang kita tuntut yang seperti itu athlisna din sangat ini bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sambungan sampai dalam mazhab Imam Syafi'inya pun jelas. Mengambil dari mazhab Imam Syafi'inya dari siapa ke siapa jelas, bahkan semua ilmu yang dipelajari dari kitab kuning yang ada Itu juga gurunya jelas Ngambil ilmunya dari siapa Nah ini ada Subhanallah golongan orang yang gak jelas ilmunya Dia ngambil ilmu dari siapa Fulan, Fulan dari siapa Fulan, Fulan gak tahu Apa bisa dipertanggungjawabkan ilmu seperti itu Apakah itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ini ilmunya Masya Allah Dari Fulan ke Fulan dari fulan ke ki fulan ke ki fulan sampai ke Imam Syafi'i. Itu jelas. Tapi kalau yang suka ngebom dari Imam ke Imam sampai Imam Samudra. Terus itukah ilmu yang cahaya yang bisa menerangi hati kita? Maka itu ilmu yang kita ambil mesti jelas seperti saya Muhammad Arshad Banjar di barusan yang jelas-jelas kita dengar tentang bagaimana keluasan ilmu beliau dan guru-guru beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwa ilmu yang kita gapai harus jelas sampai kepada sumbernya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga ada kategori ulama yang bisa kita ambil. Jangan kita hidup jangan dengan fanatisme. Yang penting guru apapun ma'rifat nyampe kepada Allah, lihat dulu gurunya. Satu ilmunya jelas dan tamas subi syariahnya pun jelas. Berpegangan teguh dengan syariatnya jelas. Jangan berguru sama habib atau sama kiai kalau dia apabila meninggalkan syariat jelas-jelasan. Ada satu kiai atau habib tidak sholat. Kalau udah tidak sholat, itu kata Nabi Muhammad SAW yang namanya Al-Ahid Baina Nawabain Al-Mushriqin. Antara kita dengan musyrik itu bedanya cuma satu, salat. Makanya ulama apabila mereka enggak salat, maka kita enggak bisa mengikuti perintah atau mengikuti jalan tersebut. Dia cuma alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Selain daripada itu, yang bukan qot'i mungkin kita bisa takwilkan dengan yang lainnya. Tapi kalau salat, Nabi besar Muhammad mengajarkan kepada kita. Coba lihat. Rasul dalam riwayat Muslim dikatakan Ketika beliau sudah sakit, Abu Bakar An-Yusalli bin Nas, sampaikan kepada Abu Bakar untuk jadi imam, dengan untuk untuk jadi imam ke segenap orang ketika itu. Tetapi ketika itu Rasulullah Wasallam merasakan badannya lebih enakan sedikit, kemudian beliau bangkit. Ketika bangkit Rasulullah jatuh, kemudian dipatah lagi. Jatuh lagi, dipatah lagi. Rasul tidak meninggalkan yang namanya sholatul jamaah. Ketika Syedina Abu Bakar saat itu melihat, bahawa sesungguhnya si Rasul salallahu alaihi wasallam hadir, beliau pun mundur, kemudian Rasul menjadi imam dan akhirnya Rasul menjadi imam sholat tersebut. Ini lihat, dalam keadaan sakit pun Rasul tidak pernah tinggal sholat. Maka itu, kita tidak boleh terlalu fanatik kepada guru kita, bahkan sampai guru kita tidak sholat, kita tahu apa-apa. Itu sholat di Kaabah, Kaabah dengkulmu. <laughs> eh? Bukan jenak nabi di Madinah tidak sholat. Gak pernah mengatakan saya sholat di Ka'bah. Apa ada riwayat? Rasul mengatakan bahwa aku sholat di Ka'bah ketika beliau di Madinah. Gak ada. Beliau bangkit, berdiri sholat. Kalau waktunya yang namanya sholat. Itulah yang diajarkan oleh Rasul s.a.w. Maka kalau ada ulama manapun, kiai apapun, habib manapun, ninggalin sholat, tinggal. Gak ada kebaikan dari orang tersebut. Karena boleh ninggalin sholat karena dua hal. Sakit, atau hilang akal. Hilang akal dibagi dua. Ada hilang akal secara terhormat. Seperti majeduk, orang yang jagep. Hilang akal. Yang satu lagi adalah edan murni gendeng. Ruh. Jadi orang-orang gak sembahyang edan gendeng. Kiai gak sembahyang gendeng. Habib gak sembahyang gendeng. wes. Terus orang gendeng nanti dimelok kita. Apa kita ikuti orang gila? Kecuali kalau dia sakit makzur, rozur, atau jazib mereka terangkat akalnya, ya udah itu secara terhormat. Atau mungkin kalau selain daripada itu ya gila. Ini kadang-kadang gampang -kadang muda-nya ondo nggak tahu jasadnya di sini, tapi ruhnya ada di mana? Wis, sisis. Singgah ngono-ngono tinggal nulis. Nulis yang jelas-jelas saya bayangi. Ulama masih banyak, alhamdulillah stoknya lebih-lebih sekarang. Kok pakai aneh-aneh cari yang seperti itu Ma'rifat dan yang lain-lain, enggak Maka itu hadirin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat bagaimana Mujahadah mereka Al-Imam Abu Hanifah Al-Habib Ahmad dan Hasan al-Tos beliau berkata Bahawa ketahuilah empat mazhab Imam Ahmad dan Hanbal, Imam Malik Kemudian Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i, mereka bukan sekedar Cuma ulama, bahkan Al-Habib Ahmad dan Hasan al mengatakan bahawa mereka aulia wal mereka at -Tos. Mereka bukan menderajatnya, cuma derajat istihad dalam ilmu do'ir. Tapi ilmu batinnya mereka gudbiah. Imam Nawawi fa'innahu gudb, kata beliau. Imam Nawawi bukan umat biasa. Tapi dia telah mencapai derajat gudbiah. Itulah ulama-ulama dahulu. Do'hirnya ilmunya segudang. Ilmu batinnya, Masya Allah. Beliau mendapat kedudukan tertinggi di bawah langsung derajat nubuah. Makanya ilmunya manfaat. Makanya di antara mereka Masya Allah sampai detik ini ratusan tahun Ilmunya, kitab-kitabnya dibaca di mana mana Karena mereka bukan cuman segedar yang namanya Ilmu bohir Imam Abu Hanifah itu 40 tahun sholat subuhnya Dengan wudhu Isya Itu Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i kalau udah bulan Ramadan Masya Allah Beliau khotam 60 kali dalam setiap bulannya Jadi sehari itu khotam 2 kali Itu beliau Lah Kita sampai berapa Berapa khotam kemarin? Banyak mana khotam Quran sama ngerasa ini orang? Masya Allah, itu ilmu bahir beliau. Dan bagaimana ilmu mujahadah dalam mujahadah mereka kepada Allah subhanahu wa Taala. Makanya khususnya santri-santri di pondok ini, Gapai ilmu itu dua bahir batin. Bahir batin harus kita gapai kalau mau mendapat kedudukan tinggi. Ilmu bahir, lihat. Nuntut ilmu dengan mujahadah. Sepertilah Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Ketika beliau nuntut ilmu di Rubadjarim, beliau 4 tahun di Rubadjarim yang namanya kasur gak sempat dibuka. Kenapa? Saking mujahadahnya beliau 4 tahun itu tidurnya duduk. Gak sempat duduk di kasurnya. Kalau anak santri sekarang 4 tahun ganti kasur berapa kali? tuh? Gak sempat buka. Kemudian beliau ketika akhirnya membuka pondok pesantren di Enak, beliau mensyaratkan untuk santrinya. Apabila santri yang mau belajar di beliau, minimal itu mimpi Rasulullah 40 hari sekali minimal. Sebab kalau tidak sampai mimpi Rasulullah 40 hari sekali, Mereka bukan penuntut ilmu. Itu santrinya minimal 40 hari itu harus mimpi Rasul sekali. Itu santrinya, belum kiainya. Ulama'nya. Nah, Masya Allah, santri sekarang mimpi ketemu jangan lagi Nabi. Ketemu kiainya gak? Jarang. Bahkan kadang-kadang mimpi ketemu artis. Ini gimana ini? Santri apa ini? Ya. Mereka menghidupkan sunnah. Mereka mencintai Nabi Besar Muhammad. Karena setiap hari yang digeluti adalah warisan beliau Nabi Muhammad. Tiap hari buka kitab kuning hadis Rasulullah. Tiap kali membuka semuanya perkataan Rasul syariat Nabi Besar Muhammad SAW. Jadi lah kalau nggak bisa mimpin 40 hari sekali dengan Nabi, beliau berkatakan ini bukan santri. Santri aja nggak pantas, apalagi jadi ulama. Masya Allah. Seperti itu ulama-ulama mereka kita dulu mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Makanya khususnya santri-santri, kalau mau mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang manfaat, harus rajut hubungan kita dengan Nabi Besar Muhammad. Dekatkan diri kita dengan Rasul Semua sunnah-sunnahnya kita hidupkan Niscaya kita akan mendapat ilmu yang manfaat Jangan biarkan satu sunnah berlalu Yang siwaknya dipakai Kalau minum dan makan jangan berdiri duduk semua Mulai dari sampai yang namanya kamar mandi pun Harus menjalani sunnah Nabi Muhammad Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ibu beliau Saudara Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Berkata kepada anak beliau, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Amalkan sunnah Nabi, Wahai anakku, Wahai santri, Walaupun kau di kamar mandi, Adab dukulil kholak itu jangan ditinggalkan. Ladohar nurun nubuah fiqal biknis, Saya akan tampak cahaya kenabian dalam hatimu. Makanya santri, enggak